Hadirat Bukarramin Ma'asyirul Ulama Al-Fubara Ma'asyirul Asad Al-Qurama Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Tafsir ribat yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Pada malam hari ini kita masih diberi Kesehatan oleh Allah Sehingga kita dapat melaksanakan Salah satu kewajiban kita mencari ilmu agamanya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar dijadat sebagai ibadah yang pahalanya diberjadakan Allahumma Amin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hari ini kita membaca surat Al-Haqq pada ayat 38 di dalam kitab terjemahan Departemen Agama diberi judul Al-Quran benar-benar wahyu Allah pada pelajaran terdahulu disebutkan salah satu dari sifat orang yang kafir kepada Allah antara lain yaitu mereka yang menolak alias mencegah Orang lain berbuat baik kepada fuqoroh dan masakin, maka orang-orang itu pikiran itu berarti bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wataala. Kalau orang dengan terang-terangan bertentangan bahkan berani menentang firman Allah, jelas orang tersebut dihukumi kafir, ya. Tapi kalau ada perintah Allah dia tidak bisa melaksanakan ya karena suatu sebab kondisi dan lain sebagainya. Tapi dalam hatinya dia beriman. Ya memang ayat ini ada dan ayat ini memang wajib diamalkan. Cuman kondisinya ini yang belum memungkinkan. Nah, itu tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau Allah perintah misalnya Allah perintah jangan mencuri Terus ada orang katakan, -kata, wah, ini ayat sudah nggak cocok. Aku mau mencuri nggak peduli dengan ayat ini, terang-terangan semacam itu, menantang. Aku nggak beriman dengan ayat ini. Nah kalau gitu sudah taraf standar kekufuran, ya. Naudzubillahimin. Ali. Seperti mana tadi di dalam ceramahnya Hakimah Sandaji. Kalau ada orang yang cuma di dalam pikiran saja Dalam pikirannya Bertanya-tanya Apakah Nabi Muhammad itu Di isroh dan mikroshkan Dengan roh dan jasadnya Atau rohnya saja Atau jasadnya Ya pasti jasadnya Pasti dengan rohnya ya Bertanya-tanya Ya sekedar bertanya-tanya ya orang bertanya-tanya dalam hati ya ada apa-apa hatinya ada sampai masuk badan keku orang tapi kalau ada orang yang mengingkari aku udah percaya dengan surat al-isro eh, mungkin itu kebohongan itu. mana ada orang tembus langit apalagi langit ketujuh gak percaya saya kalau ada orang demikian dia sudah masuk dalam keku orang ya? baik nah jadi ayat Al-Qur'an salah satunya memang wajib diyakini. Kewajiban kita sebagai umat Islam wajib meyakini kebenaran ayat Al-Qur'an. Nanti kita baca apa dan bagaimana tentang ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita berpikir ya sebagai warga Indonesia. Sebagai warga Indonesia. Kadang-kadang kita ini tidak 100% dan di sini nanti dinyatakan dalam Al-Qur'an ini. Kita sendiri tidak 100% mengamalkan apa yang di dalam Al-Qur'an. Kalaupun yakin-yakin tapi untuk mengamalkan ini rata-rata kesulitan. Bukan kesulitan itu apa ya? Kita belum beriman 100%. Ya. Kalau ditanya, kamu besok masuk, mau masuk surga yang gimana? Saya mau masuk surga tanpa dihisap, jadi jalan tol langsung masuk. waktu perkiraan kita. Ya, tapi apakah demikian terhadap Al-Quran? Gimana keyakinan kita? Ternyata nggak ada apa-apanya keyakinan kita terhadap Al-Quran. Masih belum. Saya contohkan ini. Sebentar lagi kita ini kan nah, dua bulan nggak sampai ya, satu bulan sekian masuk bulan Ramadhan. Ya, nah, kalau ditanya. Puasa bulan Ramadan itu Hukumnya wajib apa sunnah? Wajib Mana dalil Al-Qur'annya? Dalil Al-Qur'an yang mengatakan Puasa Ramadan hukumnya wajib Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumus Ya mukamah Kutiba alaikumam kau berlindunglah Allahu tetapun. Ayatnya, ya ayuh Alladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaihum Kutiba diingat-ingat ya. Kutiba kita menerjemahkannya diwajibkan alaihum atas diri kalian usiam puasa dalam bulan Allah betul tak? Ya. kama kutiba lalazi namikol liwa persis seperti diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian yaitu umat-umat di nabi terdaruh itu juga ada puasa kutiba juga diwajibkan untuk apa? untuk apa? Takut agar kalian bertakwa alias beriman Jadi kalau kalian beriman Maka wajib atas kalian melaksanakan ibadah puasa di bulan roh Kenyataannya mayoritas bangsa Indonesia Itu benar-benar mengatakan puasa Ramadan wajib apa tidak? Wajib kan? Iya bahkan pemerintah Indonesia itu itu sibuk ikut sibuk, ikut memperhatikan kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan kenapa? karena mereka berdalil kutiba alaikumus yang diwajibkan atas kalian untuk berpuasa ini kita alhamdulillah itulah. Tapi ada ayat lain yang bahasanya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, lo sama ini ya. Kutiba artinya diwajibkan. Kutiba alaikum Atas kalian itu Al-Qisos Sufilqot Yaitu Mengamalkan hukum Qisos Bila terjadi pembunuhan Jadi Orang yang membunuh Itu hukumnya Juga dibunuh oleh Keputusan Hakim Ya enggak? Hakim Syariat Kenyataannya gimana? Ada yang ngamalkan enggak? Di Indonesia ini Pemerintah mengamalkan enggak? Kita mendorong pengamalannya atau tidak? Padahal ayatnya sama-sama kutiba yang satu kita imani yang satu kita tinggalkan itulah ya itulah Indonesia bahaya keimanan kita ini ya. ini kalau bahasa Al-Quran seakan-akan kita ini <San> yuk minu bibaadil kita biwayakfuruh nabi baadil kita yuk minu nabi baadil kita beriman kepada sebagian kitab yaitu Al-Quran wa yagfuruh dan kufur alias tidak meyakini bibaadil kita dengan sebagian yang lain padahal itu sifatnya orang-orang Yahudi tidak tahu kita ini sebagian yang mana ini ya baik maka baca pelajaran yang hari ini sebenarnya berat bagi kita ya, berat sekali karena mengungkap mengungkap kekurangan kita, kekurangan iman kita ini kurang walaupun kita ahli pengajian, ahli persedekah, ahli sholat ahli zakat, ahli puasa ahli haji kalau murah mungkin sudah 40 kali para kalian ya tapi kenapa kita kok tidak beriman dengan ayat yang satu ini bukan satu ini saja masih banyak ya, lain-lain nah mungkin mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Hakmoh pada ayat 38 kita bisa lebih meyakini apa dan bagaimana itu Al-Quran yang semestinya Bismillahirrahmanirrahim ya. Fa'lar ukuksimu bima tubuh Wa Maka aku Allah di sini Bersumpah dengan apa yang kamu lihat Dan dengan apa yang tidak kamu lihat Allah bersumpah dengan Makhluk yang dapat kita lihat Dan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat Itu sumpah Allah Artinya ya Bersumpah dengan seluruh makhluknya ya Bersumpah dengan seluruh makhluknya Yang dapat kita lihat contohnya apa? Ya contohnya manusia sendiri Contohnya lagi nih, masjid Contohnya lagi mushaf Al-Quran Contohnya lagi Ka'bah ya, Contohnya lagi dunia dan seisinya Itu Allah bersumpah Atas nama mereka ini dan juga bersumpah Dengan apa yang tidak kasat mata Apa tidak kasat mata? Nyawa Tidak kasat mata Tidak bisa kita melihat nyawa Ya. Kemudian Binatang-binatang yang kecil Beterbangah atom-atom Plankton-plankton Baik yang ada di udara, di darat maupun di laut Yang kita tidak tahu Itu juga Allah bersumpah Atas nama mereka Jadi lengkap ini Ini ini luar biasa. Padahal biasanya Allah itu bersumpah dengan satu masalah misalnya wal asri demi waktu asar, wati demi buah tim, wazaituni demi buah zaitun, satu satu, wal khari demi rembulan, wazamsi demi matahari, ya. Tapi ini enggak. Demi segala sesuatu yang dapat kalian lihat. Dan yang tidak dapat kalian lihat. Itu menyeluruh. Kenapa? Karena Allah akan berbicara sesuatu yang besar. Yaitu tentang Al-Quran. Firman al Allah. Innahu laqawlu rasulim karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu. Dari Allah yang diturunkan kepada Rasul yang sangat mulia. Jadi dulu Tadjala Allah SWT Menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi Itu sebagian orang-orang Kafir Quresh ingkar. Kenapa demikian? Karena Nabi Yang dikenal mulai dari kecil Sampai diangkat jadi Nabi Itu beliau Diberi keistimewaan buta huruf Aneh Kalau kita manusia biasa Buta huruf itu air tapi kalau Nabi Muhammad justru dipilih sebagai nabi Yunus, nabi yang sengaja diciptakan oleh Allah sebagai nabi yang buta huruf. Aneh, kan? Ya? Kenapa demikian? Karena ada rahasianya. Ya, ada rahasia nya. Tak kala Nabi diciptakan sebagai seorang yang buta huruf, Nabi diberi firman Allah yang sangat indah di dalam bahasanya karena di zaman itu orang-orang di sekitar Ka'bah adalah sastrawan-sastrawan yang sangat luar biasa artinya sangat dikenal oleh seluruh dunia yang hidup di zaman itu bahwa sastrawan-sastrawan yang betul-betul hebat itu berasal dari sekitar wilayah Ka'bah. Itu permasalahannya. Maka kalau Nabi Muhammad diberi sebagai orang yang pandai di dalam artinya baca dan tulis, kemudian Nabi Muhammad membawakan ayat-ayat Al-Quran yang indah bahasanya, sastranya tinggi, maka tidak ada suatu hal yang aneh. Tidak ada suatu hal yang aneh. Tapi terkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang buta huruf. Kemudian membawa wahyu yang bahasanya sangat simpel, sangat enak, tidak bosan nih dibaca berapa kali saja itu ya enak, dihafalkan mudah, sastranya indah. Coba, nggak ada kitab-kitab lain yang dihafalkan seperti Al-Quran. Al-Quran itu hampir setiap sudut kota kemungkinan besar ada, maksudnya kota-kota di -kota Dunia Ulumat Islam kemungkinan besar ada penghafal penghafal Al. Quran ini luar <coughs> biasa eh kita yang tidak paham artinya saja baca Al-Qur'an itu enak Hai enggak ngerti artinya Bismillahirrahmanirrahim wadid wazaitun, zaitun waduri sini wahadal beratil Amin enak didengarkan, ya nagomnya apa ya, nadanya juga enak, ya akhiran kata itu juga enak, ya, ya saya tidak nyamanyamakan dengan naurudzila ya, tidak nyamanyamakan dengan sebuah nyanyian tidak ya naurudzila, cuman orang Indonesia ini kan ada pengarang-pengarang nyanyi yang enak-enak itu kan ada ya, ada, ya. nah, itu ada notnya, orang nyanyi itu kan ada notnya ya. Ya saya nggak hafal notnya, saya bukan penyanyi ya. Tapi kalau kita mengikuti nyanyian-nyanyian anak kecil aja ya, yang sudah hafal kita ya. Gimana nih? Balugu ada lima A biasanya ya. Terus ru paru berwarnanya juga ya akhirnya ya. Terus merah E hijau. Oh. <laughs> hijau kuning kelabu, uh, kan? merah muda dan biru. Ujukan uh, cek a a u u kan gitu ya. Itu enak. Coba diacak. Palemku ada tujuh misalnya. Ya. Yeah. Terus rupa-rupa warnanya. Sudah enak, ya ndak? Miju, hijau, kuning, dan coklat misalnya. <tuh> Gak <gain tuh> enak ya? Jadi nyanyian saja ada tata caranya kan? Supaya apa? Supaya enak didengar telinga. Karena tahu caranya, Yang ngarang tahu. Notnya tahu, metodenya tahu. Nah, itu sastra namanya. Sastra. Al-Qur'an bukan sastra. Al-Qur'an ini qonun, aturan. Aturan syariat Ada peraturan pengumuman Seperti pengumuman kan aturan ya. Mungkin kalau bahasa Organisasi Al-Quran ini ADART Kalau dalam aturan organisasi Kalau dalam aturan perkantoran Mungkin peraturan kantor Di pesantren pun ada peraturan pesantren Tapi Peraturan-peraturan itu ada dengan bahasa yang sangat elegan Sangat enak didengar Dan luar biasa Ya tak? Coba kita baca inta dia saja Coba ya Fala uksimu bima wa Wama la tubersirun Innahu la Rasulin rasulin wa ma huwa bikawli syair Qulilam matu minun, walā bikaulikahin. Qulilam matadat garud. Gak ada yang canggung. Ya tak, gak ada yang canggung. Coba ini dua ayat ini. Wama wabi kaulisha'ib, kaulilam matu minun. Wama bikaulikahin, kaulilam matadat garud. Rancak enak, didengarkan enak. Padahal ini, dustur ADART lah kasarannya itu ya, kalau bahasa apa organisasi. Kok bisa? Dengan ayat yang enak, kapan saja dibaca, dengan lagu apa saja selagi, dengan suara yang merdu, enggak bosen orang mendengarkan. Jenangan semuanya beli kaset, ya, disetelkan di masjid. Di macam jamah itu saya mulai dulu muda itu sampai sekarang macam jamah sih mula sambil kasetnya itu aja. Tapi enak tiap Jumaat itu. Subhanallah, tidak bosan subhanallah. Ya, tapi kalau kita misalnya punya punya apa gitu ya, style kita ceramah atau apa itu style barang itu itu aja. Lama-lama bosan. Ya dah, apalagi sudah hafal betul. Bosan. Nyanyian saja dulu, nyanyian ini nyanyian ya. Pertama mungkin uh, apa namanya lagunya pas ngetop gitu ya. Mungkin satu tahun wah enak didengar. Begitu satu tahun tiap hari dulang, tiap hari dulang, bosen enggak? Bosen cari lagu yang baru, gitu biasanya. Tapi Al-Qur'an enggak ada kali mencari ayat yang baru peribahasa nah. Ya ayatnya itu itu kan ya Al-Qur'an dari awal sampai kan? akhir. Subha Allah. Ini dibawa oleh seorang nabi yang Buta huruf, bayangkan saja hebat enggak Nabi ini. Nabi yang buta huruf membawa, membawa ayat Al-Qur'an yang indah dan luar biasa, susunan sastranya. Sayang kita orang Jawa enggak ngerti susunannya ini, sastranya gimana itu sayangnya. Ya. Kalau kita tahu bahasa Arab dengan benar-benar mau pelajari ada namanya baharnya, bahar rajaz, bahar tawil, kita tahu tata caranya itu. Wah pasti akan semakin luar biasa. Ya. Kelemahan kita orang Jawa tidak mempelajari susunan uslub lughatul arab biasa. Sedangkan nah, kayaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menyadari kayak tadi itu, iya, Al-Qur'an dibaca di mana saja enak. Cocok. Kan gitu kan? Di mana itu? Ya maklumlah. Karena itu adalah firman Allah. Bukan ciptaan makhluk sia Wahai penyair, Allah melaporkan dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Lihat, ya, ini tantangan dari Allah. Tantangan dari Allah kepada kita. Hey, Al-Quran bukan bikinan penyair. Bukan. Kalau penyair-penyair itu hanya biasanya memperindah apa namanya memperindah kata hanya memperindah kata biar enak didengarkan ya kayak tadi itu orang nyanyi walaupun anak kecil ya balonku ada lima ya isinya itu nggak ada nasihat di situ nggak ada yang dapat kita hampir kecuali ya permainan kata-kata biar hafal aja kan gitu ya tapi oleh Allah semata lah ini ditantang kita ini dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan orang penyair, seorang penyair, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair, tapi sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala bikawlika qalilan matadzakkarun dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Artinya demikian. Artinya Al-Quran itu pelajaran Al-Quran itu luar biasa Isinya sangat luar biasa Ya, Banyak hikmah-hikmah Apa saja kamu cari dalam Al-Quran itu ada Dan itu bukan ucapan penyair Apalagi ucapan dokon Bukan Tapi kenapa kalian kok tidak mau mempelajarinya Kenapa kalian tidak mau mengamalkannya Kenapa kalau kalian tidak mau Menyelaminya Contoh. Ini kan kita mengaku sebagai umat islam ya, Kasarnya ADART-nya umat islam itu Ya Al-Quran kasarnya begitu ya Kalau zaman sekarang namanya ADART-nya Ada orang ingin maju Ikut organisasi Ada sebuah organisasi Ditawarkan Misalnya organisasi Apa ya Namanya Organisasi Persatuan Al-Badru Misalnya Persatuan Al-Badru Misalnya Wah bagus ini namanya Islam ini Al-Badru Tapi kita tidak mau melihat ADART nya Kan jadi masalah, problem nanti Kenapa? Kita tidak tahu apa ADART nya Kita ikut aja Karena namanya seperti bahasa Arab Al-Badru Ternyata setelah diselaminya, Misalnya... Salah langka, Eh Al-Badru ini aliran sesat... Kenapa? Ya pakai bahasa Arab... Tapi bahasa Arab acak-acakan misalnya ya... Dia beriman kepada Al-Quran... Tapi melawan Nabi Muhammad misalnya... Tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad misalnya... Ya... Atau sebaliknya... Dia percaya kepada Al-Quran... Cuman... Surat Al-Fatihah saja yang lainnya gak beriman... Ya enggak... Kita tidak mau baca AD ART-nya, aturan mainnya itu apa di situ? Yang mengajarkan siapa? Yang penting melo ikut, kan bahaya jadinya. Ya. Itulah kekurangan kita dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Ini Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an bukan perkataan penyair. Al-Qur'an bukan perkataan kahen, seorang dukun bukan Al-Quran adalah firman Allah, tapi sedikit di antara kalian yang mau mempelajarinya. Begitu. Ya, kenyataannya memang demikian ya. Kenyataannya memang demikian. Tanzilum mirrobbil alamin Ia ada wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ya. tanzilun min rabbil alamin yaitu Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala macam makhluk ya. tapi qali lam tu'minun wa qali lam sedikit sekali di antara kalian yang beriman dengan sempurna terhadap Al-Qur'an itu dan sedikit sekali kalian mau Mempelajarinya, mudah-mudahan Di antara yang sedikit itu Kita termasuk orang yang Mau mempelajari Al-Quran Dan berusaha untuk mengamalkannya Allahumma, amin Saya lanjutkan Walau taqawwala alaina Ba'dul naqawir Walau taqawwala alaina Ba'dul naqawir Seandainya dia Nabi Muhammad mengadakan sebagian perkataan Atas nama kami Andai kata Nabi Muhammad itu ngarang sendiri Al-Quran Sebuah perkataan Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan ini Al-Quran Padahal sejatinya bukan Al-Quran Misalnya Misalnya dulu Saya ulangi lagi Alhamdulillah Nabi Muhammad itu buta huruf Andai kata Nabi Muhammad itu tidak buta huruf Kemudian Nabi Muhammad mengarang atau menukil dari tempat lain Dan nukilan-nukilan itu dimasukkan di dalam Al-Quran Karena beliau bisa membaca Ya, karena beliau bisa membaca Sudah bisa membaca, bisa menghafalkan maka Nabi Muhammad saat itu ternyata misalnya saja memasukkan ini dan itu dan mengatakan itu adalah ayat Al-Qur'an padahal bukan kata Allah Subhanahu wa taala la'akhadna minhu bil yamin niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya thummalqatna minhu alwathi Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, tangan kanannya akan dipegang alias dipotong oleh Allah SWT, ya. Dan urat nadi yang jurusannya ke jantung juga akan dipotong, alias pasti andai kata Nabi ngarang sendiri satu huruf pun dari Al-Qur'an, kemudian dimasukkan di dalam Firman Allah, padahal bukan dari Firman Allah sekala itu Allah bersumpah pasti akan mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad bukan figur semacam itu. Nabi Muhammad benar-benar mengatakan murni dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, kemudian Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril dan mulai dari Nabi Muhammad awalnya diutus oleh Allah sampai menjelang wafat saat itu Ramadan menjelang Nabi Muhammad wafat akhir Nabi Muhammad tasmeh tasmeh itu memperdengarkan suara nabi malaikat jibril yang mendengarkan nabi membaca kemudian kalau ada letaknya di mana malaikat jibril yang tasmeh ada salahnya juga malaikat jibril yang tasheh tasheh itu apa namanya? Ya, Mengajarinya Nah pada akhir Ramadan sebelum beliau Wafat itulah Sudah sempurna Al-Quran tersusun mulai Dari surat Fatihah, Al-Baqarah diakhiri dengan surat An-Nas Persis seperti Murojaahnya alias Apa oh ya Bukan Murojaah ke orang sini Kalau Ramadannya biasanya nyata namanya Tadarusan ya. Persis seperti tadarusannya Nabi bersama Malaikat Jibril Yang mana Malaikat Jibril Tidak akan berbuat apa-apa Kecuali dengan petunjuk Allah SWT. Maka Al-Quran yang ada Di hadapan kita Setiap saat ini Adalah persis Sesuai dengan Doktrin dari Allah SWT. Bukan Ucapan Nabi Muhammad tidak ada satu huruf pun dari ucapan Nabi Muhammad yang masuk dari atau kepada ayat-ayat Al-Qur'an. -ayat Al Karena itu para ulama mengatakan andai kata ada orang yang ingkar terhadap satu huruf dari Al-Qur'an. Misalnya kita mengenal ayat Inna aqtayna gal gawzar Ya tidak? inna a'tainaka alkaufa a'tainaka ya eh? a'tainaka gitu kan ya alkaufa misalnya ada orang mengatakan inna sesungguhnya kami Allah a'tainaka memberikan kamu kamu di sini Nabi Muhammad ada orang mengatakan wah ini enggak gini dulu itu waktu turunnya tidak begini dulu setahu aku itu bukan bukankah tapi pakai huruf yang Kum Inna a'toyina Kum al Itu yang benar Yang inna a'toyina Itu salah Misalnya. Loh, orang yang punya keyakinan Demikian kofur na min. Nah, satu huruf loh Jangankan satu Ayat Satu huruf saja sudah kofur Gimana kalau Ingkarnya satu A. ayat. Orang Syiah, nah ini orang Syiah. Saya buka orang Syiah. Orang Syiah itu banyak merubah ayat-ayat Al-Quran, ya. Eh? Saya nggak baca tulisannya, tapi saya masih ingat. Salah satu ayat yang saya ingat, kita membaca surat Al-Baqarah. Salah satu ayatnya itu kan, Wa in kuntum fir ibim min mana Abdina ya, waktu surat mim mitli, yada itu surat yang sering kita hafalkan surat al apa? Di dalam kitab rujukan Syiah Iran Syiahnya Khomeini, namanya kitab Al Kafi, yang sekarang banyak orang-orang Indonesia berangkat ke Iran menjadi anak buahnya Khomeini pulang jadi Syiah, jadi Syiah Indonesia itu bukan Syiah yang lainnya, adalah Syiahnya Khomeini. Si ayam belajar di Iran di daerah Qom, ya nah, mereka ada buku panduannya, buku panduan itu buku yang paling otentik menurut mereka di dalam buku-bukunya namanya salah satunya Al-Kafi, itu mengatakan bahwa ayat tadi wa'in kuntung firai bimimana zana ala abdinah faktu bi suratimim misli itu kurang, yang benar menurut mereka adalah Wa in kuntum fi nazzalna 'ala 'abdina fi aliim faqtu bisuratim mim millitabay fi aliye Di dalam ayat yang lain ada sayang saya enggak tahu bukunya ini enggak bisa ngaca si asn ya Ada namanya misalnya fi aliye wal aimmati mim ba'dih ada juga tambahan di sana Misalnya ayat yang lain kalimat Ali dan wa Fatimah wal Hasan wal Husain wal Imam min ba'dhihi dan imam-imam setelahnya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an versi Syiah. Jadi Syiah dengan Islam itu bukan perbedaan organisasi. Benar-benar perbedaan agama. Agama Islam dan agama Syiah. Jangan salah, bukan mazhab. Kenapa? Karena kitab suci nya berbeda Kita dengan orang-orang Hindu Kita kan berbeda Kita agama Islam, mereka agama Hindu ya. Nah kita punya kitab suci Al-Quran Orang Hindu punya kitab suci Apa itu? Weda, ya sudah beda-beda kan Mereka ya sudah dengan keyakinannya Kita dengan keyakinan kita Ya berbeda Jelas ya Nah kalau ada Orang yang mengaku Beragama Islam tapi kitab suci Berbeda dengan Al-Quran Berarti bukan Islam Berbeda Hindu dengan Buddha Berbeda Kenapa kok berbeda? Karena kitab suci nya berbeda Yahudi dan Nasrani berbeda Karena kitab suci nya berbeda Islam dengan Hindu Islam dengan Yahudi berbeda karena kitab sucinya berbeda. Islam dengan Syiah berbeda karena kitab sucinya berbeda. Ini yang sering tidak dipahami oleh banyak di kalangan kita. Oh, itu sama organisasinya aja Sama Islamnya saja kok ribut. Loh, bukan gitu berbeda. Ya, hanya orang awam yang belum mengerti kelihatannya diberi bingkai Islam. Oh, berarti sama Islamnya. Nah begitu hakikatnya. Jelas ya? Nah, saya lanjutkan. Bahkan gitu ya. Bahkan ini ya. Seandainya tadi saya ulangi, seandainya dia Nabi Muhammad mengadakan-adakan sebagian perkataan atas nama kami, itu kami Allah. Lahab namin hu yamin Niscaya atau pasti benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya Alias kami potong tangan kanannya Andai kata mengada-ngada menambah-nambah Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya Kalau tidak tuh, urat tali jantung dipotong ya pasti meninggal dunia itu ancaman ya hukuman mati sebenarnya bagi orang yang membohongkan alias memalsu Al Qur'an uh, hukuman mati Nabi Muhammad aja diancam hukuman mati andai kata Nabi Muhammad sampai membohongkan memalsukan Al Qur'an padahal Naudzubilladzanih hasyawakalah tidak mungkin sangat tidak mungkin Nabi Muhammad semacam itu Nabi Muhammad adalah jiwa yang sangat jujur ya jiwa yang tidak berbicara kecuali termasuk dari wahyu dari allah swt, wata allah kan demikian ya. Saya lanjutkan. Far mingkum min ahdin anhu hadizin maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu, alias andai kata ada yang membongkar atau memalsukan Al-Quran maka hukuman itu adalah pasti hukuman mati dan tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang bisa protes terhadap hal itu. Dia tentunya ditujukan bagi orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang apa tadi? Menipu alias memasukkan Al-Qur'an, kalau ditanya apa hukumannya? Hukumannya adalah hukuman mati. Wa inna huwa ladzikratul lilmuttaqin dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ya. inna lan'lamu annam minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami Allah benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakannya. Ya sudah maklum, ya. Karena di dunia ini tidak semuanya beriman-iman. Allah di dunia ini tidak semuanya orang Islam, di dunia ini ada orang yang non muslim, yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, ah, itu maklum ya. Tapi bukan berarti maklum itu lantas dijadikan dimaafkan tidak. Dimaklumi memang kejadian semacam itu. Di surga itu loh ada makhluk yang bermaksiat kepada Allah, apalagi di dunia. Ya, tempatnya maksi maksiat. Siapa itu makhluk yang bermaksiat kepada Allah? iblis tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam A.S menghormat karena demikian di surga sebelum Nabi Adam itu diciptakan itu dihuni oleh para malaikat dan para jin bangsa malaikat dan bangsa jin malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin diciptakan dari api Kemudian makhluk yang terakhir <tuh> makhluk hidup maksudnya yang terakhir diciptakan adalah nabi adam dari tanah tiar. Ya. Kemudian Allah perintah <tuh> wa yudul nahlil malaikatis yuduliyadam mafasajidu ilah iblis dan terkela kami perintah kepada para malaikat dan bangsa jin yang ada sebagai penghuni surga untuk sujud kepada nabi adam masa jatuh semua itu sujud, taat baik bangsa malaikat maupun bangsa jin saat itu sojud kepada Nabi Adam illa iblis kecuali iblis Sampai itu iblis karena minal jinni fafa sakoan ambirobe kata Allah iblis itu karena minal jinni konon dari bangsa jin fafa sakoan ambirobe lantas dia berkhianat dia bermaksiat dari perintah Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Jadi iblis itu dari bangsa jin begitu. Ya. Berarti di mana? Di surga adik bermaksiat enggak ada. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ya. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Kenapa Al Qur'an itu sebagai saksi, Al Qur'an akan memperdaya kepada orang-orang kafir yang ingkar kepada Al Qur'an. Jadi Al Qur'an itu akan bersaksi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al Qur'an in malaka wa in alaika Al Qur'an itu ada kalanya memberi syafaat kepada kalian, tapi ada kalanya melahnat kalian. Melahnat kalian maksudnya menjadi saksi yang menyengsarakan kalian. Jadi Al-Quran itu adakalanya memberikan syafat kepada kita Kalau kita membacanya, kita mengimaninya Berupaya untuk mengamalkannya Kita mencintainya, menghormatinya Meyakini dan segala macam Maka bisa akan memberi syafat kepada kita Tapi terkala kita tidak meyakini Al-Quran Atau ingin merubah Al-Quran Atau menghina Al-Quran, melecekkan Al-Quran ya, Dengan segala macam versinya Maka di situlah Al-Quran itu aleiga pasti akan melaknat kalian, alias menjadi saksi atas kekufuran kalian itu maksudnya. Wa innaulah hakul yakin dan sesungguhnya Al-Quran itu Benar-benar kebenaran yang diyakini, alias sesuatu yang tidak mungkin untuk ditolak bagi orang-orang yang beriman. Tasabih bismi rabbi gala azim Maka bertas Dengan menyebut Nama Tuhanmu yang maha besar Ya, Jadi ini Definisi Al-Quran yang sesungguhnya Dan Allah akan memberikan sesuatu Pada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW Dengan menurunkan ayat-ayat ini Namun sebelumnya Allah bersumpah Dengan segera makhluk Yang pernah terciptakan Baik yang kalian lihat Maupun yang tidak kalian lihat Ini luar biasa supaya Allah Berarti ayat ini sangat luar biasa Untuk difahami oleh kita Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita Sendiri sudah mempelajari Al-Quran Mudah-mudahan untuk selanjutnya Kita berupaya untuk bisa mengamalkan ya, Semampu kita Kita mengamalkan minimal Jangan ada orang diantara kita yang mengingkari sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran karena mengingkari ayat dari Al-Quran itu bisa kufur di hadapan Allah Subhanahu SWT mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh